Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama nasihat kehidupan Yang pada kesempatan kali ini Kami akan melanjutkan kisah tentang KKN di Desa Penari Bagian kedua Selamat mengikuti Ayu pergi meninggalkan Nur Sementara Nur tidak mungkin menceritakan Apa yang ia lihat Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib Nur pun mengalah lagi Nur Widya memanggil, Nur pun menatap wajahnya yang sayu, tampak ia baru saja menangis Tidak aneh memang, siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk di akal seperti itu Bisa aku minta tolong, ucap Widya Tolong, jangan ceritakan ya, soal tadi Soal aku dengar gamelan, aku nggak enak kalau sampai kedengaran warga desa Kita akan tamu di sini. Nur hanya mengangguk. Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya, "Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana." Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama. Bingung harus bereaksi seperti apa? Sudah Nur, jaga diri baik-baik ya Insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa Kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun Selama tinggal di tempat ini Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega Namun, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka Malam pertama, Nur, Ayu dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Terdengar binatang malam bersaut-sautan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa tentu saja pikir Nur Memaklumi sekat kamar pun tidak menyentuh langit Jadi Nur bisa melihat celah di sana Ketika memikirkan kejadian hari ini Nur tiba-tiba tersadar Bahwa suara riuh binatang malam tidak lagi terdengar Berganti suara sunyi yang memekik Membuat telinga Nur menjerit dalam ngeri Perasaan tidak enak Tiba-tiba muncul begitu saja Membuat Nur lebih awas Ketika pandangannya mencoba mencari cara Untuk mengurangi rasa takutnya Di tengah cahaya lampu Petromag Yang memancarkan sinar temaram Di sudut sekat kamar Sosok bermata merah mengintipnya Nur tercekat Ia berinsut mundur menutup wajahnya dengan selimut yang ia bawa Pancaran wajahnya terbayang di dalam kepala Nur Mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup kencang Ia masih ingat tanduk kerbau di kepalanya Pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan Tanpa sadar Nur mulai membaca ayat kursi Satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya Untuk menolak rasa takut Untuk menunjukkan manusia memiliki kekuatan untuk melawan Namun Setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa Diikuti oleh suara papan kayu yang gebrak Dengan serampangan Kerasnya suara itu menghantam Nur mulai menangis Menangis sendirian Ia tahu Makhluk itu masih di sana Tidak terima dengan apa yang ia lakukan Salahkah bila ia meminta bantuan pada Tuhan Salahkah Tepat ketika isi hati Nur menyeruak Perlahan suara itu menghilang Hilang Hilang Dan berganti hening Nur terbangun ketika subuh memanggil Ia masih belum mengerti Apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi Yang ia tahu ia harus menjalankan tugasnya Sebagai seorang muslimah yang taat Ia tidak boleh meninggalkan sholat Nur hanya meyakinkan dirinya Tidak akan bercerita bahkan kepada dua sahabatnya Atas apa yang baru saja menimpanya Pagi hari, Pak Prabu mengumpulkan semua anak Mengatakan bahwa hari ini Ia akan memperkenalkan keseluruhan desa Dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan peranak. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan sementara anak-anak mengikutinya. Tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan, Pak Prabu terkesan menyembunyikan sejarah desa itu. Membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu, katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan membuat tawanya pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan, sampai mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman, sebuah pemakaman. Di sampingnya banyak pohon beringin besar, selain itu pemandangan pemakaman itu Juga terkesan sangat aneh Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam Membuat Nur atau semua orang merasa penasaran Apa alasannya? Namun Nur merasakan angin dingin Seperti mengelilinginya Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini Seakan-akan tempat ini sudah menolaknya Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu Dimana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat wahyu Kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam Seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral namun mengancam Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya Bima langsung menengahi insiden itu Membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya Namun Nur seakan tahu Ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini Maka ia izin pamit untuk kembali ke penginapan Untungnya Pak Prabu mengizinkannya Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur Dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkan Semua anak melanjutkan tour mereka bersama Pak Prabu Sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap Ada apa Nur? Ada hantu lagi? Dari semua anak memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima Temannya bahkan saat mondok dulu Nur hanya tersenyum kecut menjawabnya seadanya Bila mungkin kesehatannya sudah menurun Namun Bima tahu Nur berbohong Di pemakaman tadi rame ya? Ucapan Bima tidak digubri sama sekali dengan Nur Sehingga Bima akhirnya menyerah Di tengah perjalanan pulang itu Tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur Menaruh curiga pada Bima Nur Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Gimana? Tanya Nur lagi Temanmu Widya loh Sudah punya pacar apa belum Tanyakan sendiri aja sana Nur tahu Bima suka kepada Widya hari itu Nur yang menghabiskan sebagian siangnya di dalam kamar Terbangun ketika Ayu memanggilnya Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker Proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prabu Dimana Ayu membagi menjadi tiga kelompok Terlepas dari satu proker kelompok Widya dengan Wahyu Nur dengan Anton Sementara Bima dengan Ayu Nah sahabat nasihat kehidupan Bagaimana kisah selanjutnya dari KKN di Desa Penari ini Jangan lupa nantikan pada bagian ketiganya bersama Nasihat Kehidupan Yang selalu menyajikan kisah-kisah menarik untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh